Assalamualaikum Saudarlun Berita Malam Medisi hari ini Kamis 28 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah. Fraksi DPRK Cibarat sorot temuan tim pansus. Polres Pdiringku seorang penjual ganja. Keci Singkil mengundurkan diri. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang tim Newsroom Serambi FM. Brita má meničku, je Radio Lowser, je FM parkoman MFM, je to parkoman MFM, je to parkoman MFM, je to parkoman Inilah berita dan parkoman MFM, dari Newsroom parkoman MFM,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 Sudarlun Satuan Reserse Kriminal Pol Respidi bersama Polsek Bandar Baru menangkap empat pria yang diyakini polisi sebagai Bandar Togel. Keempat tersangka ditangkap secara terpisah di Lung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Kapol Respidi AKBPM Ali Khadapi mengatakan awalnya polisi menangkap Bandar Togel bernama Bakhtiar, 48 tahun,